Oke. Okay, kali ini lagunya spesial buat yang lagi jatuh cinta ya. Mantap. Dia apa Via? Dia apa Via? Iya. Oh, maunya dia apa Via? Iya. Iya, oke. Oke. Tiara. Ya. Saranya Via di Boyonggorok. Semoga kita yang sama-sama ya.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 do siapa? Sera. Tururuyey. Aja di goblok. Popon! Dia want to be great, kita okay. lalu viver, tak coba di setiap hari, ku jatuh cinta cinta qua et tu Semua bisa kan? Hanya padanya ha, Untuk siapa? Hanya padanya Jadi judulnya diganti ya. Diganti bukan dia tapi Via. Via. Oke. Okay. Tepuk tangan buat Goffon Bojonu goreng yang keren mana? Ya apa? Salaman lagi. Kamu bolak-balik loh. Kamu juga. Wes. Oke. Okay. Ini Siapa yang mau Mas Broden? Eh. <gayat> eh. Habis ini, habis ini Mas Broden udah stand by di belakang. Ditunggu ya. Apa? Apa?